dakwah itu seperti lafadznya maknanya adalah mengajak. Mengajak ini lain dengan menyuruh. Lain dengan memerintah. Apalagi memaksa. Mengajak. Dakwah itu mengajak. Karena itu di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa dakwah itu bil hikmah wal mauizatil hasanah dengan bijaksana dengan nasihat yang baik kalau perlu berdebat wajadilhum bil lati hiya kita berdebat tapi kita harus lebih baik dari orang yang berdebat dengan kita caranya sikapnya jadi ini mengajak dan itu diperlukan yang paling awal diperlukan adanya ruh dakwah ini yang sekarang sedang krisis. Ruhud dakwah adalah semangat mengajak. Sekarang yang ada semangat membenarkan. Semangat mengharuskan. Ini yang kita harapkan ini adanya semangat mengajak. Semangat mengajak. Rasulullah SAW ketika pertama kali mengajak. Orang-orang ditoif itu hmm. sampai dilirik Ali di Badu, karena malaikat sampai jengkel itu, minta supaya Rasulullah memohon kepada Allah untuk menghajar orang itu. Tapi Rasulullah menjawabnya apa? Saya diutus Tuhan bukan untuk menghajar, diutus Tuhan bukan untuk melaknat, tapi untuk mengajak mereka ke jalan yang benar. Jadi Bois itu saya diperintahkan bukan laanan bukan untuk melanat orang tapi daian mengajak saya diutus untuk mengajak bukan untuk melanat jadi ketika orang-orang itu melempari batu beliau beliau berdoanya apa? berdoanya kepada Allah. Allah mudhi kaumi fa innahum la ya'lamu. Ya Allah Tunjukkan kaumku. Kaumku tidak tahu. Jadi, karena kaum saya tidak tahu, maka diajak kok melempar batu. Diajak cukup, kalau tidak mau itu saya tidak mau. Cukup begitu. Ini ada orang diajak tidak mau tapi melempar batu. Itu karena orang tidak tahu. Orang Kenapa orang tidak tahu? Karena tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu SWT tapi kita berusaha untuk mengajak dengan baik itu dakwah jadi yang saya harapkan itu dakwah-dakwah tidak lagi memaksa eh, dakwah itu belajarnya cukup gampang kok ke terminal lihat calo-calo bis itu kita sudah tahu itu calo bis itu adalah contoh dakwah yang bagus dia cuma nawarkan bisnya ini bisnya ber AC bisnya baru sopirnya bagus ada karaoke nya begitu tapi tidak memaksa. Kamu harus naik bis ini. Tidak. Itu bedanya dakwah. Deng, Saya kira itu.